Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdhalillahi nehmaduhu wa nastaa'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubhu ilaih wa na'udhu min syururi anfusina Amin sayyati amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudhlil falahadiyalah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya van de Kamer. een heel belangrijk moment om En ik maar الله hele lijn به alunna ان الله كان عليكم رقيبا En ايها الذين امنوا اتقوا الله bhiwalarham قولا سديدا in لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم is alunna الله ورسوله Maba dat ina niet het geval. Ik heb het geval. Ik heb het geval. Ik heb het geval. Ik heb het wa Ik heb het wa Ik heb het geval. Ik heb het geval. Ik heb het geval. Ik heb het geval. Ik heb het geval. Ik Nanti siam sudah dulu itu tanpa ilmu gitu. Aladolin, orang Yahudi itu disebut al kutub alaihim punya ilmu, nggak punya nggak punya amal. Orang Nasrani itu disebut abdolin, nggak punya ilmu beramal. Dan 40 tahun siam ya. Abu Nasr Salim, masa belum ada ilmunya. Tadi sudah disebutkan tuh, waalaikumsalam sudah selesai sudah. Cukup satu menit. <guruh> ingatkan, nah, kalau mengingatkan nggak saya harus ingatkan. Kalau boleh kita simpulkan dari si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu siklus kehidupan beliau 355 hari dalam satu tahun Orang muslim kalau berbicara tahun menjadi tahun hijriah Hari-hari yang beliau lewati itu kalau boleh kita simpulkan Lebih banyak hari untuk siam Daripada untuk tidak siam Rasulullah melaksanakan siam Dengan suasana dan kondisi yang amat sangat mudah dan sepele Beliau pulang dari masjid Telah melaksanakan sholat subuh Dan senantiasa berjamaah Bahkan menjadi imam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 kemudian kobliya subuh, kemudian sholat subuh di masjid menjadi imam, kemudian membaca wirid pagi sampai matahari terbit sampai matahari terbit, sampai datang waktu duha hari ini pukul 6.02 menit sholat subuh pukul 4.24 menit, beliau kobliya di rumah, ke masjid, sholat subuh Kemudian baca wirid paki sampai pukul 6-2 menit, dilanjutkan dengan sholat duha. Ini aspek kejiwaannya, aspek ruhiyahnya. Tapi harap diingat orang yang waktu malamnya lebih banyak dipergunakan untuk melek, untuk berjaga, untuk bergadang. Kadang itu positif, kecuali bergadangnya mai itu. <tik> itu adalah seorang panglima perang. Punya kendaraan perang yang jumlahnya unta sampai 24 ekor. Belum kudanya. Salah satu yang terkenal bernama Ayo Tanya Rasulullah Al-Qaswah Tungguan pedangnya yang sangat dikenal Namanya Zulfiqar. fiqar Ini nih, Keseimbangan Uswah Hasanah Rasulullah Di waktu malam Itu itu memeras air mata dalam kondisi qiyamul lahil, larut dalam kekhusukan yang sangat dalam itu bukan hanya rasulullah bahkan sahabat-sahabat beliau -sahabat sampai disebut sebagai ruh banan filail di waktu malam sahabat-sahabat Muhammad itu yang mengatakan orang Persia Ah, rahasianya Tentara jumlahnya sekitar 30 ribu orang Di medan perang kondisi Bisa memporak-porandakan tentara Elit orang-orang Persia yang mempunyai Kemaharajaan Jumlahnya lebih dari 150 ribu Itu Jawabnya umat Muhammad Sahabat Muhammad itu manusia Paripurna Sempurna jiwanya, sempurna raganya Apa rahasianya kamu selidiki? Telah disediki Ruh banon vilayel Pada waktu malam mereka itu seperti pendeta Pemah-pemah mereka seperti terdengar suara dengung lebah Ada orang tilawah, ada orang yang terhaju, ada orang yang nangis mengakui jumlah kesalahan yang tidak bisa terhitung. Dunubi mithlu at-turimal. Wadampi za itung kaifatimal kalau aku nawas kan begitu ya. Dunubi mithlu at Terus? Wadampi za itung kaifat bilangan dosaku laksana bilangan pasir-pasir di pantai. apa sebenarnya kamu cari? di waktu malam mereka seperti pendeta. kiamulail siam senin kemesolat jamaah itu baru separo potret manusia muslim. baru separo belum hari porna usudun finnahar di waktu siang mereka laksana singa-singa kalau singa. bahasa bungkana laksana panteng-panteng ketaton, laksana fursan pengendara-pengendara kuda yang canggih ini rasulullah Ja, die amanu niet alleen maar een heel soort, milju heel fasa'u te veel Kalau dipanggil diseru untuk melaksanakan veel jumat veel te veel te veel te veel te veel te veel te veel te veel te veel te veel Deze ke masjid cepat-cepat ke masjid sampai een heel groot succes. itu membuat een yang kedua. Yang masih di pasar, yang masih ngurusi dagangan, yang masih ngurusi bisnis. succes. Deze is een heel groot succes. Deze is een heel groot succes. Deze is een Fantasi Rufil Ardi kembali ke tempat kerja kalian masing-masing. Iya, yang dari pasar keluar kembali ke pasar keluar, yang dari Grand Mall kembali ke Grand Mall, yang dari kendingan kembali ke kendingan yang. Fantasi Rufil Ardi, kembali pertebaran lah kalian di sini. Ini Rasulullah. Malam hari habis waktunya untuk qiyamul lail hanya sepertiga malam yang dipergunakan untuk istirahat. Boleh separuh untuk tidur, separuh untuk salat. Boleh 2/3 untuk tidur, 1/3 untuk salat. Tetapi ada alternatif 1/3 untuk tidur, 2/3 untuk tapi ketika terjun ke masyarakat, manusia yang paling akrab dengan mereka. Nah, ini saya kembalikan ya, Rasulullah pulang dari masjid sudah sholat juga di masjid. Sebagai manusia tentu saja lapar. Hmm. Itu perhitungan orang Solo. Orang Solo. Walage sing usia saya, seusia dokter ini, Dok. Teh. Dari mana sini? Oh, motor. Masyaallah, sama ya. Betul-betul. Ini mampir sana dulu. Soalung ini jetek, ya. Oh, masa. Sebelah, sebelah, sebelah ini, sebelah barat, lapangan itu. Nyorang Solo pulang itu hitungannya di rumah itu. sudah. het niet tek. Teh, oog. Ik heb het niet in mijn oog. Ik heb het niet in mijn oog nyamihannya kalau bukan pisang goreng ya, ketan bubuk artinya Rasulullah pulang dari masjid sampai di rumah itu sarapan sejak tadi malam pukul 11 malam sampai jam setengah 7 ini santapan rohkani, lah sekarang santapan jasmani pulang, hal indaki min syai Bu, e, sarapan nih nanti mijn dan een mensch. punya apa-apa. pa, pa, ras. Lui, Laag u nou, pa. Ik heb een kind. Ik heb een kind. een kind. Ik heb een een kind. Enggak butung dia muda mudah-mudahan ya. Apa kata beliau? Malen dan anrin sae. Ada kompor enggak ada minyaknya, ada minyaknya enggak ada koreknya, ada koreknya enggak ada airnya, gak ada airnya enggak ada tehnya, ada tehnya enggak ada yang dimasak. Enggak ada gula. Faizan ana sha'im. Naanu aku tak poso baik. Beliau mengambil sikap Untuk siap para ahli fikih Hanya menyimpulkan dari sisi hukum Dari sisi carinya Orang siam sunnah itu Niatnya boleh setelah subuh Itu saja Sementara siam ramadan Niat sebelum terbit maar dat is betapa terkendalinya, betapa teduhnya, betapa tenangnya, betapa damainya, betapa istiqohnya, istiqomahnya, jiwa dan raka Rasulullah Bayangkan itu. Tapi begitu mudah pula beliau membatalkan siam Siam sunnah Orang nganter aklikoh itu kira-kira ya marokoh maar, koeien? En mikä was je hoofd? Hij noemt het, ik ga naar Marokko, ik ga naar Klenga, hè? Ik ga naar Klenga, ik ga naar een zaak die Jannier. Ik ga niet naar Janpratama. Ik ga niet naar Janpratama. Ik ga niet naar Janpratama. Ik ga niet wong Janpratama. Ik Saya Eta rosu Itu Sampai Ibu Aisyah Enggak pernah tiga hari Berturut-turut rumah tangga Kami ini mengalami kekenyangan Dua hari kenyang, sehari lapar Dua hari lapar, sehari kenyang Bisa diartikan memang tidak ada makanan Tetapi bisa diartikan juga Beliau melaksanakan siam Sehingga saya jadi agak seudon Kalau menjelang Ramadan Kok ada pengajian, pembenahan, pembekalan Ramadan Apa mereka tuh tidak pernah siam selain Ramadan? Panitianya saya curigai ini Vaakte apa sih Limang ya? Galopuark, en Moslem. Limang Tao, Lam Tao. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? sudah is ya? Wat is dat? Wat is dat? Wat baru dat? Wat sarinya itu. Wat is dat? orang is Dasar apa? is dari sini. Manusia yang paling sehat Sedunia Jiwa dan raga Mengatur kehidupan malamnya Dalam suasana Berakrab-akrab dengan Allah mewarnai kehidupan siangnya Dengan suasana Berakrab-akrab dengan masyarakat Sampai-sampai kalau kepada sahabat Rasulullah itu ditanya Siapa orang yang paling dicintai Rasulullah itu kira-kira siapa Semuanya jawab saya Oke saya Ada orang anaknya sakit lapor Rasulullah, ada orang untanya hilang lapor Rasulullah, ada orang bertengkar dengan tetangga masalah batas pagar rumah datang kepada Rasulullah, ada orang yang sakit minta diobati datang kepada Rasulullah, tetapi juga tamu-tamu dari luar negeri kalau bahasa sekarang ditemui Rasulullah di masjid. Mereka Ini mestinya kita contoh kedua-duanya dalam hal kiamulail, dalam hal masalah siap termasuk dalam hal bagaimana bisa menyatu dengan masyarakat karena mereka objek dakwah kita dan pengobatan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu saya ambil contohnya. Jah Rasulullah Rasulillah sallallahu alaiwasallam wasaka angkasawati kolbi. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah mengadu kepada beliau tentang hatinya yang membatu. Datang hati datang seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah tentang hatinya yang membatu. Ini maaf dokter ya mungkin is dokter de dokter die is een dokter die is een dokter die is een dokter die Ini mungkin ya saya nggak tahu nanti kalau salah ya. Memang bukan ilmu saya tapi ada yang luruskan. Mungkin dokter yang tidak mudeng agama tapi mudeng ilmu jiwa yang diolah oleh manusia tadi akan anu Bapak sebaiknya lebih banyak mendengarkan musik klasik mungkin. Bapak dengarkan konsernya Mozart, konsernya Mantovani betul-betul akan menyejukkan hati Bapak, akan mendamaikan hati Bapak. Oh, jangankan dokter gak mau dengankan Kama Gustur Gustur kok mbuyui Saya punya piringan hitam Koncetnya Mozart, koncetnya Mantovani itu hilangnya Hilangnya piringan hitam saya Itu lebih membuat saya Terbebani dibila, Dibandingkan dengan Hilangnya jabatan saya sebagai presiden Itu <SILENGALAN> nah, saking gatoknya Kepada musik ik heb een paar ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb een paar dingen Ik heb een paar Ik Dat is een Ik Ik een Ik Dat is een ini dokternya dokter ilmu jiwa profesornya profesor ilmu jiwa ad imid to'am ad imil mas ad imil miskin wangsah roksal yatim kalau kamu ingin hati kamu itu lembut beri makan orang-orang yang miskin usap kepala anak-anak yatim yang gisinya kurang berengen, belum kepalanya borokan itu. Beri makan orang miskin, bukan beri makan orang. Nanti yang kaya-kaya undang buka bersama. Tuh diundang, bongsok kiri, bongsok. Bukan yang punya mobil, ala ada ngomawes pangan birang-birang malah diundang untuk buka bersama. Efter bersama, masakan istrinya nggak termakan. Besok pagi kasihkan kucing. Sampai, sampai sana aja sama, sampai ke sana masya Allah ya. Kalau ilmu itu kita kita dalami dari sisi Islam saja, kemudian diperkuat oleh disiplin ilmu yang ada di tengah-tengah masyarakat akan menjadi kuat. Tapi sekali lagi saya akan tekankan kalau ayat-ayat tentang syariat, khati tentang siam, insya Allah sudah dibaca. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan di sini. Inti dari siam itu pengendalian hawa nafsu. Baik nafsu yang sifatnya sikhis Ingin mencuri, ingin mabuk, ingin zina, ingin Tapi lebih tertekan lagi kaitannya dengan siya mesti asosiasinya itu Menjaga diri dari makan dan minum meskipun makanan itu ada dan minuman itu ada Iya, gak bisa kita nipu diri kok we gaan naar de huizen. Firachut alvoer, nu het al Ik ben 5. Ik weet niet of ik een raçaf of Ik heb een raçaf of een Ik heb een raçaf. Ik heb een raçaf. Ik heb een raçaf. Ik heb een raçaf. Ik heb Ik heb een Ik een Ik heb een Ik een Ik heb een Ik Ik heb een raçaf. Rasulullah mengirim surat kepada Kaisar Mesir namanya Mukaukis yang diutus adalah Khatib bin Abi Baal ah, salah seorang Ashabu Badat surat diserahkan yang akhirnya dibaca dan diteliti kemudian untuk menunjukkan rasa simpati bahkan oleh sejarah mengatakan Kaisar yang tadinya beragama Kristen telah mendapat surat akhirnya masuk Islam secara diam-diam tetapi Tarolah tidak, beliau memberikan hadiah kepada Rasulullah, salah satu diantaranya Khimar yang namanya Dhul-Dul, Khimar, keledai yang sangat bagus, memberikan dua orang budak, yang namanya Marya al dan Sirin, Maria al itu akhirnya diambil budak oleh Rasulullah, Sirin itu diberikan kepada salah seorang sahabat yang bernama Hasan bin Jabal, dinikai oleh dia termasuk uang termasuk bermacam-macam salah seorang diantara salah satu diantara hadiah yang diberikan oleh kaisar Mukaukes kepada Rasulullah itu adalah seorang dokter jelas bukan dokter jiwa itu nggak ada yang sakit jiwa di sana belum ada, belum ada. dan belum ada yang sakit itu dokter. tabib lah ya Ya walau alam ya kalau saya boleh boleh contohkan begitu oleh Rasulullah diberi tempat, sudah kamu buka praktek di dekat masjid Nabawi sini kira-kira saja -kira. sehari buka enggak ada pasien datang dua hari satu pekan dua pekan sepuluh hari dua puluh hari satu bulan dua bulan. Nah akhirnya oh mungkin mereka takut atau belum kenal saya akan datangi rumah satu per satu penduduk Madinah. Kalau mereka tidak mau datang ke tempat saya, saya akan datangi mereka. Kalau mereka tidak mau berobat kepada saya, saya akan datangi dan obati mereka. Ternyata setiap rumah didatang itu tidak ada orang yang sakit betul? sehat semuanya. Makanya mengeluh kepada Rasulullah. ya Rasulullah di negeri saya, masjid sana pasien antri banyak sekali. Sementara saya di sini malah nganggur harus sekak rane kanjane. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb gehoord. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb gehoord. Ik heb het gevoel dat ik sehat, sehat heb gehoord. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb gehoord. Ik heb het gevoel dat ik het Salah satu diantaranya beliau sebutkan nahnu kaumun nahnu kaumun lanak puluh hatana juawa idak akan nafalana syubah kita suatu kaum, suatu generasi, suatu masyarakat baru di bawah lindungan naungan ajaran Islam kalau boleh saya komentari lalu. tidak pernah makan sebelum kami lapar. Dan kalau makan, kami enggak pernah kenyang Malaikatnya ngalah Bentuk kan, dompet kita semakin penuh uang, semakin banyak Karung yang kita isi beras untuk kita antarkan kepada fakir miskin Semakin banyak jumlahnya, semakin senang Tapi ada satu bejana yang semakin dipenuhi itu semakin rusak Apa itu? Perut maka mestinya kalau tidak mampu sepertiga untuk air sepertiga untuk makanan sepertiga untuk udara lukai mat yukim nasolba cukup bagi seseorang itu beberapa suap sekedar mcececebo boyok ini kalau nggak mampu ya itu sepertiga untuk makan sepertiga untuk makanan sepertiga untuk air sepertiga untuk Saya ambilkan dari Tafsir Al-Qurdubi dan dari Tafsir Asyuti Haddurul Mansur Saya belum sempat untuk mencari yang lain, karena waktunya yang sangat mendesak Kalau bakdul hukama para cendekiawan itu berkata At takdirul qada. Obat yang paling mujarab. Obat yang paling mujarab itu apa takdir itu apa, apa takdir itu? Mengurangi atau mengatur? <tik> mengatur. Huh? Takdirul qada. menyedikitkan makan siap gitu kan? Kata suatu ketika cicit Rasulullah, namanya Ali bin Hussein, datang ke istana Raja Harun al Rashid, penguasa daulah Abbasia, ketemu di sana. Analahu tabibun nasraniyun khazikun Dia punya seorang dokter beragama Nasrani yang khazik, yang canggih belum merata dokter tabib dokter Nasrani ya canggih dipercaya oleh Harun al-Rasyid menjadi dokter kepresidenan kalau sekarang menjadi dokter pribadi kata dia kolali ali nil Lai shafi kitabikum min ilmit tibi shai'un Oh, dalam agama kamu, agama islam Enggak mengajarkan ilmu kedokteran sama sekali Tadi sudah beliau, singgung tadi Ala ilmu wa ilmani ilmu al adian wa ilmul abdan Ilmu itu dua Ilmu yang we gaan bisa het Europese namanya en Elmuy Attian, Elmuyakama, Pakudarisana. En als je daar Elmuyakama, Elmuyakama, kruisant, en raakkevanusia, Yang we gaan op het Europese bisa we bisa op het Europese parapana, en we gaan op het Europese parapana, en we gaan op het Europese parapana, en ilmu kedokteran di dalam Al-Qur'an itu diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya dalam separuh ayat sama zak apa itu? kulu wasrobu walatusrifu makan dan minumlah dan jangan siap yang bisa mengendalikan ini siap Saya gak mudeng, cuma kalau saya baca itu banyak orang sakit karena siam sembuh Banyak orang yang mempunyai penyakit menaun, siam sembuh Banyak orang yang rokok, sembuh satu bulan, kambuh malah enggak di Itu siamnya gak berhasil Teori bahwa dunia gelap tanpa rokok terpatahkan oleh siam Gak usah kok timbangannya orang sarapan, timbangannya Ora udud pilih ora sarapan. Apa ya? Kita buktikan. Subuhnya jam 4.15 menit, bangunnya jam 4.10. Karek 5 menit. Udud apa sahur? <gülüyor> Ayo. Asal kudu udud. Ayo yo rapetan sithik-sithik mangan. ini nanti Ramadan kita itu kira-kira pukul 4 itu sudah subuh bahkan kalau tahun kemarin pukul 4 kurang 8 menit itu sudah subuh, pukul 3.52 menit maghribnya agak mundur sekitar pukul 6 kurang sedikit berarti 14 jam di luar Ramadan dia bisa merokok kalau pengalaman saya pengalaman saya Itu termasuk asapu RK itu dulu. Yes, RK wala sursuro. Ora kok aja nyusur. RK itu ngerokok lah, wala sursuro aja. Itu pengalaman saya dulu. Itu satu hari itu sudah sudah paling tidak sudah satu bungkus itu. Udangkaramis 12 itu. Tapi ternyata ketika Ramadan itu bisa mencegah loh. Jadi semenjak tang itu rubah bahasa mlelek mata udut ternyata romadon mlelek mata ya ya kecut tapi kecutnya itu bukan kecut rokok, kecut enggak makan itu. Kok lu jam 3-nya, "Huy, saya siang." bukan karena rokok. Ya karena rokok juga lah itu. Jaga kenceng Begitu dengar azan maghrib yang dipegang itu bukan rokok. Kolla teken, korma, dat soort lekkernijen, lekkernijen. Uit het kuningendie. Terbatakan beter, theorie die de Oleg, ja. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, Wala yukfiru ar-rasulakum ar-rasulikum sayon minatibi Kalau Quran ada, tapi nabi kamu gak pernah mengajarkan tentang kedokteran Apa jawab dia? Jama'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam atibafi alfadhin yasira Rasulullah memadukan ilmu kedokteran itu dalam bahasa yang mudah ata yang mengatakan ini hati atau yang mengatakan itu akwal ulama. Apa kata beliau? Al maidatu baitul adwa'i wal himiyatu ra'su kullita. Maidah bahasa aslinya saya enggak tahu ya. Jadi bahasa orang Jawa itu mengatakan waduh perut besar. Itu sumber segala penyakit pernah terangkan ini di depan Dr. Royo lawyer yang kemarin meninggal. Iya, ya, memang mayoritas penyakit itu dari sana, tapi ada juga penyakit yang bukan berasal dari perut begitu dokter ya. Nah, tapi saya sampaikan kepada beliau dan beliau menerima. Ini Dr. Royo itu orang yang merintis berdirinya fakultas kedokteran di Solo. Beliau ada Uii itu dekannya beliau, dekannya beliau. Dua tiga hari yang lalu beliau meninggal dan dikubur di Jogja Hari apa itu? Sabtu tadi Eh kalau Sabtu, Rabu, Rabu apa? Selasa hari Selasa Pernah saya sampaikan Al-Ma'idah itu Perut besar itu sumber segala penyakit Walahimiyah Himiyah itu diet Sumber segala obat Sumber segala. Rasulullah memadukan ilmu kedokteran di sini. Akhirnya si dokter yang hadir dari dokter pribadi Harun Al Rosid tadi mengatakan mata roka kita, mata roka kita hukum wal nabi hukum tidak Kitab kamu dan nabi kamu tidak pernah meninggalkan dunia terperang. Lagi, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam masuk ke kamar Aisyah Wahia tastaqii, beliau dalam keadaan mengeluh perutnya sakit Rasul masuk ke kamar Aisyah, Aisyah sedang sakit, apa kata beliau? Ya Aisyah, al-azmu On Wal ma'ida baitul adwa afet badanan maktab daerah. Maisha, Akan Dani, menjaga diri ketika makan itu obat. Sementara perut besar kamu itu sumber penyakit. Berikan kepada perutmu sesuatu yang dibutuhkan dan jangan diberikan yang tidak dibutuhkan Perut kamu tidak butuh asap rokok Paru-paru kamu juga tidak butuh Antara lain contohnya begitu bagi yang masih merokok Lagi Seorang sahabat Bernama Abi Juhayfa, Akal Tu Sarid dan Bilahmin Saminin. Saya makan Sarid. Sarid itu kalau dalam bahasa Arab roti yang dibuat dari tepung gantung yang paling mahal, kemudian dicampuri dengan gula. Kalau sekarang ya nasi pulen rojolele begitu-begitu Saya makan tarit dengan daging yang ada Apa namanya, lemaknya Kemudian saya menghadap Rasulullah, wa'ana ata jasa Datang pada Rasul saya gelegen, apa gelegen bahasa indonesianya Kita ada dokter nggak tahu loh. mungkin ik dat? een ayo, <tong> Ayo. heb een vader. Ik heb een vader. Ik heb een vader. Ik heb een Saya Ik heb een vader. Ik heb een vader. Ik heb een vader. Ik heb een vader. Ik heb een vader. Ik heb een vader. Ik Nasi Kabuli, aan kambingnya, sekian-sekian Apa kata Rasulullah aan het pully toeking. Ik pak het erop. Ik pak het erop. Ik pak het erop. Tahanlah kamu, jangan bersendawa di depan. Saya fa'inna at walakum ju'an yaum al kiamatik akharuhum Orang yang paling banyak merasakan lapar di hari kiamat, paling lama merasakan lapar di hari kiamat adalah orang yang paling banyak kenyang waktu hidup di dunia. Sampai akhirnya si Abu Jukhaifah ini menahan diri kalau dia makan siang gak makan malam Kalau dia makan malam gak makan Karena ingin menjadi orang yang sedikit laparnya di hari ya. Satu lagi Umar Ibn Khotab pernah mengatakan begini yang ambil dari aslinya, saya belum sempat menulis Iyakum balbatnah Jauhlah oleh kalian terlalu menuruti keinginan perut. Wong Solo nu paling semangat untuk jajan di luar. Sebab sudah atletis sejak selama dia tinggal atak sampai klecot. Hampir setiap 100 meter itu ada warung makan dan laris semua. Ik heb het gevoel dat ik hier in de buurt makan dan minum secara de buurt van de muka silatun anisolah menyebabkan malas untuk pergi sholat berjamaah. tadi guru saya dengan beliau, justru orang-orang yang aktif ke masjid sholat subuh itu yang usianya sudah 60 tahun, 17 tahun, tujuh belas tujuh tahun, yang fisiknya itu ringkih ringkih. iya, nggak mau teken, belu bela, takut kalau masuk. neng nah, yang usia-cewek subuh itu u heeft ook een koeting, een koeting, een koeting. U heeft een koeting, een koeting. U heeft een koeting, een koeting. U heeft een koeting, een koeting. een koeting, een koeting. U heeft een koeting, een koeting. Lukai mat! Beberapa suab yukim nasolbah Sekedar menegakkan tulang punggung Wa'ab aduminasarof Dan ini lebih jauh daripada sikap Berlebih-lebihan Wa'innallaha ta'ala layab habras Amin Allah akan murga kepada orang Terlalu banyak Salah satu lagi saya tambahkan Luqman al-Hakim Luqman al-Hakim, lebih baik kamu makan sekedarnya, sisanya kamu berikan anjing daripada kamu habiskan. Kamu berikan anjing lebih baik. Lah anjing kok diberi itu? Artinya kalau anjing diberi sisa makanan itu sudah tidak baik, kalau kita makan berlebihan, derajat kita jauh di atas derajat seiklar. nyangkut apa enggak dengan ilmu beliau tapi mudah-mudahan kalau tidak nyangkut bisa saling nyambung jiwa kita itu bisa betul-betul sembuh di satu sisi rasul memberi contoh mewarnai hidup di dunia waktu malam dengan dia mulai dengan tilawah beliau mewarnai hidup mereka hidup beliau di waktu siang dengan terjun ke masak pak pikirannya berkembang terus ngakirnya nah, akan panjang umur beliau apabila doakan saya, saya ganti doakan beliau pas ya bahwa seandainya pendek, pendeknya tetap khusnul khotimah ini soal makan-memakan ternyata kita belum lulus ada sarapan pagi ada makan siang Ada makan sore, nanti ada orang Barat itu, istilahnya ada ada dasaper apa istilahnya apa? itu makan setelah makan setelah akan tidur, makan setelah akan tidur. Kata orang jauh, gua manca, macuman, oh, penelisian terus jangtangi terus takut, mana tuh nggak? Di satu sisi itu Islam juga tidak mengajarkan kita makan berlebih-lebihan. Islam juga tidak mengajarkan kepada kita jajan di luar. Jajan di luar itu tidak Islami. Kecuali saudara bepergian ke Jakarta, bawa mobil pribadi, lupa membawa nasi itu pun pikir-pikir halal apa enggak? Jangan-jangan ini sate jamu. sudah lebih dari setengah jam saya menyampaikan materi dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk mempertegas lagi tapi intinya mari ya jiwa kita urusi dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan diri kepada masyarakat kemudian berusaha kaitannya dengan siam menjaga jarak antara diri kita dengan makanan yang halal terus jujur tiga gelas begini ini dit is het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb